dimarahin, begitu kan istilahnya cuman cara marahnya itu mungkin ada cara-cara tersendiri yang tidak uh, hina atau tidak salah di mata Allah nah, jualnya dapet tapi tidak merugikan dan tidak merusak iman, langsung tanya sama Pak Ustadz, ini aja kali pemirsa ya pemirsa itu Pak Ustadz iya, itu tadi Pak Ustadz, jangan marah kayaknya ngambungin ya Pak Ustadz nah sekarang marah yang bagaimana nih yang Uh, tidak merusak iman tapi juga tujuannya untuk memperbaiki kesalahan itu dapat gitu pak Ustadz. Sebenarnya kalau kita bicarakan tentang marah itu bisa merusak iman semuanya. Jadi emang udah nggak boleh sama sekali. Marah. Memang nggak boleh. Kalau misal ada yang bikin salah. Ya dinasehatin aja. Kalau niat. Nasehatin lagi. Kalau nggak dengar kalau gak denger ya ditolain ke kita dinasehatin tapi abis itu diulangin lagi Pak Ustaz dinasehatin lagi <laughs> <laughs> iya emang begitu jadi gak boleh marah Pak Ustaz? Tidak. Oh. yang boleh marah itu kan pejabat saja <laughs> <laughs> <laughs> gak maksudnya kalau kita itu muslim ingin sujud pada Allah Taala kan begitu kan iya. ada ada levelnya Kemudian e, ketakwaan kita itu ingin kita tambahkan di hadapan Allah harus terus banyak ayat yang membunuh kita itu tidak marah. Sebabnya salah satunya dalam surah Al-Araf itu e, menceritakan Hudil Afda Wa Mustil Ushil Wa Alid Alid Di sini menceritakan maafkanlah mereka dan adalah berbuat makhluk dan berbaliklah kamu dari orang-orang yang bodoh Nah pada waktu ayat ini itu uh, Menyuruh kita maafkan mereka itu Dalam kondisi memang Mereka yang ada di hadapan kita sebagai ujian ini Ya memang dia yang sebenarnya bersalah Kita pun diminta oleh Allah Ta'ala Sebagai insan yang beriman, bertakwahan, begitu ya kita emang nggak marah tidak ya, mereka marah kemudian ajak berbuat ma'ruh jadi yang namanya mengajak itu berarti kita itu ya mesti diri kita dengan mereka mereka itu mirip kayak teman nah, mengingatkan lah mengajak jadi mengingatkan jangan melakukan perbuatan dolim jangan begirijan hanya nah, begitu aja memberikan nasihat kuncinya Terus kalau ke anak sendiri atau ke karyawan sendiri gitu. Sebenarnya kok. begitu Sebenarnya menurut aturan e, e, syariat Islam memang harus seperti itu Jadi kalau kita punya karyawan dan karyawan kita banyak Kemudian kita sampai, loh dia kan salah harus dimarahi Ya enggak, kalau memang kita itu memang ingin e, dimuliakan Allah nantinya omongannya ya kita enggak perlu marah nah kalau nggak nggak nggak dimarahin dia nggak bisa belum tentu bisa aja orang yang dimarah itu malah kacau balau dia mau men menjalankan apa namanya aktivitasnya malah menjadi kacau dan tangan lagi dikatakan ya dan itu nggak bisa nggak bisa kita harus seperti itu itu hanya nafsu kita aja yang mau kita lepas karena kejengkelan oh, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang bikin salah dan kita mau marah gitu Pak Ustadz Apa yang harus kita lakukan? Nasihat-nasihat-nasihat jangan marah-jangan marah gitu atau? Ya pertama kali melihat kasus ya Kalau memang kasusnya itu ini kepada istri kita Atau ini kepada orang lain Karena dengan koma-nya ini berhubungan Mas Bayu dengan istri umumnya. Kan beda kalau Mas Bayu, maaf ini gak doain ya Mobilnya serempetan ini kan beda. Kalo, ya? jel -jel. Nah, nah, iya, jangan cuma buat ini. ini ini nggak doain tapi e -h -h -h beda beda kasus. E nah, pada suatu ketika memakai baju dengan istri eh, ada masalah mau marah enggak? di situ kan bisa diuraikan sebenarnya. Tapi pada waktu mamanya serempetan ini mau kemana? Mau kita apain sebenarnya masalah ini gitu? Pada eh, apa namanya? mobil kan kita asuransikan ya, ya, <laughs> umpama ya. kan begitu ya? ya nah ini beda beda kasus sangat beda kasus. kemudian kalau namanya kita beda pendapat antara uh, saudara kita dari muslim kelompok yang lain hmm. ya kita melihat aja ini, ini ini kayaknya dia mau marah ya mending diam aja oh kalau menghadapi orang yang mau marah gitu Pak Ustaz ya kita diam aja gak usah diteruskan kalau saya begitu saya mending diam karena diam itu tidak tidak apa namanya kita bisa menjaga semua hati yang hadir di situ dan kita sendiri tidak terpancing jadi diam diam aja dengerin aja beliau ngomong kayak apa dengerin paling ntar lagi juga diam apa saya gitu sampai sendiri karena diajak ngomong diam <G�adun> <Sis tilan> <Sis tilan> Oke, okay, jadi e, pemirsa yang di rumah dan juga jamaah yang ada di Masjid Ani di ATP ini Juga mungkin bisa sama-sama kita mengoreksi gitu ya Karena kalau kita ingat-ingat gitu Pak, Bu Kayaknya hampir gak ada gitu masalah yang bisa selesai Kalau menggunakan cara-cara marah Kalau cara-cara emosi digunakan Nah, saya sih lebih banyak gak berhasilnya ya pemirsa ya Nah, mungkin pemirsa juga mengalami hal yang sama I mau share pengalaman, mau berbagi, mau bertanya. Sekali lagi nomor teleponnya adalah 021 87797000 atau 87798000 dan hari ini penyakit yang akan kita bahas yaitu mengenai kanker rahim. Jadi pemirsa yang punya pertanyaan mengenai penyakit kanker rahim ini eh, boleh bertanya eh, atau langsung kalau rumahnya dekat masih masih ada waktu mungkin hadir di Masjid Ani DTP ini silahkan. Tapi kalau Anda bersama rombongan mau uh, hadir, mau mengikuti acara pengajian mental hati ini, pengersa bisa mengirimkan surat konfirmasi terlebih dahulu. Caranya mengirimkan fax ke 840 8919. Sekali lagi nomor kontaknya uh, uh, maaf uh, Mas kami nomor fax-nya adalah 021 840 8919. Oke, okay. Pak Ustaz Ya, ini uh, kalau mengenai kar kerahim pak Ustad, ada ga hubungannya sama marah-marah tadi pak Ustad? Iya, memang <coughs> ada sih ya. Insya Allah ini penelitian saya ini subjektif yeah. sekali ya. Tapi kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa pak Ustad. Ya karena kan saudara-saudara uh, kita dari kedokteran kan punya subjektivitas sendiri yeah. dengan cara-cara penyembuhannya menurut kedokteran yang nggak apa-apa mm. memang. Saya setuju aja, cuma ini subjektivitas dari saya bahwa kanker rahim emang berhubungan dengan marah emosi. Biasanya marah, marah yang e, istilahnya itu diawali dari begini dulu, maunya marah langsung, maunya sih marah langsung, tapi disimpan dulu. Simpan nanti baru berapa e, sekitar terbiasa nih, biasanya sekitar setengah jam satu jam baru di cari ya lancari biasanya seperti itu nah itu nanti kenanya di daerah eh, rahim tapi kalau mamanya eh, marahnya langsung biasanya eh, bisa di payudara itu tergantung itu sama-sama sih ah. kalau marahnya langsung itu biasanya di payudara tapi kalau marahnya disimpan dulu sampai kurang lebih satu jam, dua jam itu biasanya nanti di rahim. Ini bagi wanita aja. Kalau bagi laki-laki cangkerahin -laki, juga nggak mungkin. <laughs> kalau bagi laki-laki biasanya kalau marah itu kan e, nanti hubungannya kebanyakan jantung. Karena emang e, jantung itu kebanyakan diidap oleh e, laki-laki. Persentasenya besar. Iya. Wanita itu agak jarang ya. Oh oke. Okay. Jadi bapak-bapak yang sayang sama jantungnya. Besok-besok mungkin kita selama ini mikir Wah oh, kalau kita marah tahan dulu satu jam Biar agar udah begitu udah satu jam Baru terlancarkan serangan-serangan emosi Berarti salah juga pak Iya kan Berarti benar-benar harus sampai dihilangin Iya Ibu-ibu nah, juga Sekali lagi mau bertanya-tanya seputar kanker rahim uh. Uh, Silahkan Nomor teleponnya sekali lagi adalah uh, 87797000 Atau 87798000 Dan Dan uh, Beberapa saat lagi kita akan um, menuju waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya Tapi sambil menantikan uh, waktu adan subuh Kita ngobrol lagi nih sama Pak Ustadz mengenai uh, marah tadi Pak Ustadz Tadi kalau marah kalau laki-laki biasanya bisa menyerang ke jantung Kalau perempuan ya kalau ditahan-tahan seperti itu bisa ke kanker rahim, kalau langsung bisa ke kanker payudara selain penyakit-penyakit tadi gitu Pak Ustaz ada gak sih yang disebabkan karena kita tuh terlalu sering marah gitu Pak Ustaz saya di rumah juga punya pengalaman oh ini saya karena marah-marah mungkin seperti itu Pak Ustaz iya. jadi sebenarnya penelitian di negara barat itu orang-orang Company loh no, di sana. Oh, inlander, inlander, oh, inlander Makita. Oh gitu. Orang-orang bule karena itu sebenarnya mereka sudah survei bahwa yang menyebabkan penyakit itu memang salah satunya marah cuma yang nana itu belum ketemu ya. Oh gitu. Sebenarnya mereka sudah punya. Jadi beberapa tahun dulu saya sering baca bahwa memang Marah itu penyebab, penyebab penyakit. Cuma yang mana, dia enggak tahu. Oh. Nah, di sini, kita di acara pengerah hati ini, saya mencoba mem memasukkan uh, tipikal marah itu sehingga menyebabkan penyakit yang beda-beda. Jadi, intinya marah di dalam otak itu nanti menyebabkan tumor atau kanker. Kemudian... Uh, marah yang ujutnya kata-katanya tidak enak itu bisa menyebabkan, namanya uh, karyawan atau kanker paru-paru, namanya seperti itu. Jadi, namanya uh, tekanan marah tinggi itu bisa di daerah tenggorokan, bisa menjadi kanker nasofaring. Nah, banyak sekali marah yang tersimpan kuat sekali bisa menjadi TBC atau tumor paru. Jadi. Itu, itu banyak, memang banyak, nah banyak kondisinya, banyak kondisinya. Wah, kalau gitu kita perlu tahu juga nih Mirsa yang disebut dengan marah itu seperti apa sih sebenarnya apa jangan-jangan menyebut dalam hati itu bisa dibilang sebagai marah atau yang maki-maki itu aja yang dibilang marah nanti yang kita temukan jawabannya karena untuk belai Jakarta dan sekitarnya sudah memasuki waktu subuh untuk itu mari sama-sama kita menjalankan ibadah salat terlebih dahulu dan jangan kemana-mana setelah uh, waktu subuh nanti Bengkel Hati akan kembali untuk itu tetaplah bersama kami. Penggerak terima kasih masih bersama kami di acara Bengkel Hati dan um, kami sekali lagi masih menantikan telepon dari Anda 02187797000 atau 0218779800 silakan itu adalah dua nomor yang bisa dihubungi insya Allah langsung akan dijawab oleh Ustaz Danu dan tema kita pada pagi hari ini adalah jangan marah juga penyakit yang dibahas pada pagi hari ini adalah tentang kanker rahim kalau penelusar mau bertanya atau mau berbagi pengalaman seputar tema tadi silakan insya Allah nanti uh, Mudah-mudahan akan membawa manfaat untuk semuanya oh, Ustaz ini tadi mengenai marah tadi Pak Ustadz, yang bisa disebut sebagai marah tuh yang gimana Pak Ustadz? Kalau kita uh, ngucap dalam hati aja misalnya, duh gimana sih ini orang, itu dari mulut marah belum Pak Ustadz? Ya kalau itu menggerutu ya. Membeda lagi ya Pak Ustadz? Beda. Ya. Marah tuh yang gimana Pak Ustadz? Marah itu emang ada, di sini ada kecengkelan, ada yang mau dilegakan keluar Oh, oke. Okay. Iya Jadi ada beberapa Dari saudara-saudara kita Namanya marah itu sudah keluar Dari uh, mulut itu Dikatakan marah Yang belum keluar tidak dikatakan marah Tapi kalau saya lebih Ini ajalah agak rinci aja Yang paling gampang itu Kita memanya Uh, punya uang nih 100 ribu Kita taruh di depan sini 100 ribu Betul gak? Kalau kita simpan di saku kira-kira dia berubah jadi 5 perak apa enggak ya? Iya <tuk> <tuk> enggak ada kalau Tetap 100 itu, ribu ada, ya? Nah berarti marah itu keluar lewat kata-kata uh, itu tetap marah Disimpan di dalam dada tetap marah namanya Jadi ya. intinya adalah bagaimana kita menyesuaikan bahwa kita emang benar-benar tidak marah kalau memang kita kerasa bahwa ini Saya mau marah nih sama dia Pertama kali yang harus kita lakukan Adalah mohon ampun pada Allah Taala. Ya, jadi eh, Kalau orang Barat itu marah itu disuruh Ngeledakin, disuruh, apa namanya Keluarin. Keluarin, ya, memang beliau Punya, mereka itu punya Punya trik, saya tidak tahu Triknya bagaimana ya hmm. Tapi intinya adalah eh, Islam memang di, Disuruh untuk Mengeliminir, jadi Marah ini tidak bisa dihilangkan memang Tapi bagaimana kita itu Menghadapi seseorang, kemudian kita jengkel Marah, kemudian Sebelum marah ini meledak atau masih Bergoyang itu kita minta ampun Pada Allah Ta'ala Dijaga agar uh, kita tidak Emosi, tidak marah, tidak jengkel Kepada orang yang ada di Depan kita atau di sekitar kita Nah, doa itulah sebenarnya Yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, bukan diinginkan Dalam arti Allah menginginkan tidak jadi rintihan kita dalam bentuk bahwa sebenarnya kita itu mampu marah tapi dia malah memohon ampun lah ini yang disukai oleh Allah Taala bukan berarti dia tersinggung sedikit langsung marah, nyindir nyindir, aduh susah sekali, nggak zamannya lah. Ya berawdahan semuanya kita bisa menjaga hati ya kalau harus kita jaga semuanya ya jadi kalau kita memanya ini nih acara acara bengkel hati nih namanya juga bengkel hati ya walaupun ini yang yang bikin teman-teman dari TPI kan begitu ya. Jadi kita juga harus menai hati kita sendiri khususnya yang ada di depan kamera di sini nih. Kita bernilai dulu sehingga uh, kita bisa membantu saudara-saudara yang kita yang lain yang dia banyak sekali uh, ada masalah gitu loh. Jadi Acara kita ini juga membantu program pemerintah untuk mengendalikan massa. <tuluh> <tuluh> iya, supaya enggak anarkis. Eh, <tuluh> iya, memang salah satunya begitu. Pada siapapun istilahnya. Jadi, ayolah kita mencoba untuk memahami bahwa kalau kita jalankan sisi Islam yang yang sebenarnya relatif baik, ya Insya Allah kita nyaman kok Hidup benar. Amin. Insya Allah nyaman. hidup berdampingan sejahtera juga nah, ya. Sejahtera. Iya. Tausah Tau marah-marah. Iya. Nih ngomong-ngomong jangan marah-marah, jangan-jangan yang ditelepon nunggu nanti marah kalau nggak kita antar. <laughs> Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullah. Dengan Ibu siapa dan di mana Bu? Ibu Anwar. Ibu Anot. Ibu Anot. Ya, ibu Anat di mana? Ibu ya. Anat? Ya, di balok di rumah, mak di Banten. Di rumah ya, iya di rumah bu. Oh saya ya, di Pos Hansip, di mana? Oh di Lembang, <tuh> Lembang. Ya. Rembang. Rembang, ya. Banten. Ya. Banten, iya iya iya. Silakan ibu. Ya. Ya. Hasan. Iya bu saya sakit-sakitan terus, <gulau> ya karena dingin ya tiap hari, ya tiap hari <gulau> ya. terus kambah. kepala sembelah, terus, ah ha? kepalanya dua bu, ya nah. kepala sembelah kaki gitu ya terus ada itu tuh ada matu yang pedul, ya. Oh ya ya ya, ya apa sih tu? Ya, tak tahu pautan. <laughs> Okey. <tuh> pertama panas dingin ya bu. Oh ya. penjelasannya pautan. Apa? Ya, oh penjelasannya. Oh ya, pertama sakitnya apa bu? Sakit apa tanya tadi ya? Ya. Ya sakit kepala sebelah. Oh sakit kepala ya. sebelah. Sebelah pautan. Oh sebelah ya. <tuh> Terus panas dingin oh panas dingin iya oh iya tiap hari Pak Ustadz tidak berhenti-henti tiap hari ya ibu umurnya berapa? umur saya 58 oh 58 ya, ya. Ia, iya iya iya iya saya akan mencoba memberikan solusi ya, ya bu yang perlu ada batu Pak Ustadz oh iya iya ada ada ada lagi Pak Ustadz oh, ada lagi ya. Pak Ustadz apa ya bu? Ya, ya, ada batu yang pedunya. apa? Batu, batu yang pedu. Oh batu empedu. Iya. Kok tahu batu empedu dari mana bu? Enggak tahu. Enggak <laughs> tahu. Perasaan saya aja gitu. Enggak tahu dari mana masuk aja. <laughs> <laughs> iya ya, ibu renyah sekali. Ibu, iya. Ibu karena waktunya sangat terbatas Kita jawab satu pertanyaan dulu aja ya, ibu ya Yang pertama dulu ya Bu ya Iya ya. ya, ya. uh, Kalau sakit kepala sebelah itu uh, Yang kiri apa yang kanan Bu? Iya, yang kiri Yang kiri ya. Nah kalau yang kiri ini saya juga mau tanya nih Bu seringnya Uh, sering uh, sering tak mamanya uh, berpikir mamanya ini anakku ini jam segini kok belum pulang pulang padahal ini susuku ini butuh ini sering tak seperti itu bu? Iya bos. Bos <laughs> kenal ya? Huh? Kenal. Lainnya kok? Oh, oh gitu bener -bener ya. Terus ketawa. Itunya. <laughs> itu itu pikiran itu dihilangin aja nggak apa-apa diganti dengan doa yang baik mudah-mudahan ya, ya. anakku cepat pulang ya, mudah ya. ya itu yang menyebabkan kepala sakit sebelah itu begitu ya bu ya. kemudian masalah panas dinginnya ini istilahnya eh, apa namanya antara kejengkelan tapi ada juga eh, kekhawatiran ini menyatu jadi ini juga ibu juga harus belajar untuk uh, menghilangkan. Jadi coba tanyakan uh, masalah ini dengan anak yang baik. Mudah-mudahan anak bisa menjawab dengan baik pula. Kemudian ibu ya, ya jangan lupa salat lima waktu ya. ya kemudian jangan ya, lupa itu Mas. Iya, jangan lupa itu kemudian ya. ditambah dengan salat sunat hajut. Kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala Kalau ibu khawatirnya tinggi Kalau ibu jengkel sama ketakutannya juga tinggi Itu insya Allah yang akan menjadikan sakit kepala sebelah sama panas dinginnya Insya Allah itu bisa hilang ya Bu ya. ya. Mudah-mudahan manfaat ya Bu ya. Jangan punya pikiran aneh-aneh sama putranya ya Gak apa-apa ya Ya alhamdulillah. <sellan> iya <informative> <g gadget> terima kasih bu. Ya oke okay. Pemirsa jangan kemana mana kita akan break sebentar, tapi setelah itu bangkirah hati akan kembali untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa acara tengah hari ini disiarkan langsung dari Masjid An Nida TPI. Jadi pemirsa kalau mau uh, bersilaturahmi secara langsung kami persilahkan setiap hari Minggu dan hari Senin itu jam setengah lima pagi sampai jam enam kalau hari Minggu, sementara kalau hari Senin itu sampai jam setengah enam. Pemirsa kalau mau hadir bersama rombongan jamaah pengajian Majlis Taklim juga kami persilahkan, tapi terlebih dahulu untuk mengirimkan surat konfirmasi ke nomor fax yaitu 021 840 891 sekali lagi 840 8919 maksud kami. Saudara nomor fax yang bisa Anda kirimin e, nanti insyaallah e, kami bisa menyiapkan tempat untuk Anda beserta rombongan. Berikutnya sambil menantikan telepon kembali saya mau memberikan kesempatan pada jamaah yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan Ibu boleh yang pakai baju warna eh baju kerudung warna pink silakan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Andriani Roset Pemasangan saya Pak Roset Saya punya anak Pertama laki-laki Ini mana Roset Cari apa Ibu? Ya? Ini cari apa? Nggak ini cari Oh Oh terus uh, apa uh, waktu lahir normal pak ustad sampai usia dia masuk SD uh, kelihatan sudah jatuh terus saya bawa ke dokter uh, dari dokter di dikones ada kelainan di otot untuk kelainan di otot ada uh, dan makin melemah nantinya gitu dok uh, apa hal uh, pak ustad terus uh, Ya, mungkin saya mohon solusinya dari Pak Ustadz Untuk lanjutan Putranya ya? Iya, gawat. ada Ada Ibu, uh, ibu kesini sama suami? Uh, kebetulan Bapak, uh, mau ada uh, tugas Pak Kemarin sih itu Cuma sekarang mau ada tugas jadi komandan upacara uh, Kemarin ada di sini? Yeah. Oh, di Masjid Anida? Iya yeah. Oh gitu Ya. Yeah. Ibu Andrea Yosef Andriani, Andriani hmm. Yosef Ibu Kalau dari kasus Putranya gimana tadi? Ada kelainan di otot gimana? Ya, kelain, da, jadi dari otor katanya ada kelainan di otot Ada yang e, protein dalam ototnya itu tidak berkembang Oh gitu Iya, iya, iya K Kakinya agak susah untuk berjalan e, Awal dari kaki Sekarang hampir ke tangan juga Oh iya Uh, saya mau bertanya ya Ibu Andriani uh, Di antara Ibu dengan suami Ibu Kalau menghadapi permasalahan atau pekerjaan Yang, yang muncul itu adalah ragunya itu siapa kira-kira di antara Ibu sama suami Jadi kalau ada masalah menghadapi itu bukannya yakin atau apa tapi malah ragu yang muncul malah ragu walaupun tidak begitu kelihatan tapi jelas kelihatan sekali mungkin dua-duanya ya Pak Dua ya dua-duanya kalau boleh saya cerita ini kayaknya saya melihat pada ibu deh hmm. saya belum lihat bapak kalau bapaknya ada di sini bisa saya lihat tapi kalau ibu dari nada bicara ibu tadi itu memperlihatkan ibu itu eh, ragu dengan apa yang mau diceritakan, nah itu menandakan bahwa kalau menghadapi sesuatu itu biasanya juga ragu. Hmm. Nah ini biasanya ini putra, putra ya bukan putri, putra. putra. Nah putra. biasanya biasanya e, dari genetik ilmu kedokteran itu biasanya anak laki-laki itu e, membawa sifat-sifat genetik terbesar dari ibunya makanya di sini memang kelihatan kalau saya melihat dari ibu bicara itu kelihatan bahwa ibu itu kayak uh, kurang pede, uh, kurang yakin, ada ragu. Nah, ini yang menyebabkan uh, protein di dalam otot itu memang yang dibutuhkan otot belum berfungsi secara normal. Coba karena ini kan ini baru berapa bulan atau baru berapa tahun gejala? Oh, Ketauannya dari kelas 1 SD itu umur 7 tahun Sekarang umur 8 tahun. 8? Uh, sekarang 10 tahun Tiga tahunan ya? Itu ada tiga tahun Jadi hmm. berobat memang dari dokter kan gak ada obatnya hmm. yeah. Kalau dikenal di kedokteran itu dibilangnya DMP uh, Distrofi Muscular Progressive Iya hmm. yeah. Dicoba uh, Kasus ini memang Dibatuk uh, bagi saudara kita di kedokteran memang sulit, tapi ini kan Insya Allah sudah ketemu persoalan awalnya. Jadi siapa yang ragu, jadi kelihatan nanti e, antara ibu dengan suami yang yang cenderung ragunya dekat siapa. Nanti santai aja dibahas sambil senyum minum ketemu. Kemudian berdua antara ibu dengan suami rajin-rajinlah dekat kepada Allah Taala melalui sholat sunah rajut kemudian banyak mohon ampun jika memang Allah memberikan peringatan e, gambaran seperti adik mamanya ya kenapa cara berjalan yang kurang kurang yakin menapa I, memang itu karena protein yang belum bisa aktif ya itu kalau yang paling gampang saya uraikan adalah memang ragu dalam menapati kehidupan, kalau memang itu sudah sampai ke tangan berarti ada di antara keduanya. Nah, ini bisa aja itu juga salah satunya sifat e, suami kali. Iya, ini kali ya, ini kali kali ya. Jadi melakukan sesuatu juga ragu kali ya, melakukan pekerjaan itu juga ada ragu. Cenderung presentasinya kuat sehingga tangannya itu mengikuti nanti enggak kuat. Nah, berdua nanti e, berdoa pada Allah taala, mohon ampun, mohon ampun, serius, serius, serius. Ampuni, mohon ampun ini kemudian terakhir mohon diberi jalan agar adik ini diberi kesembuhan seperti anak normal hanya itu aja dan doa ini diteruskan setiap hari setiap bulan setiap tahun mudah-mudahan sebelum ada satu tahun mudah-mudahan ada mulai ada perkembangan tapi memang ini harus dengan sabar banyak-banyak mohon ampun dan mohon diberi jalan mudah-mudahan nanti Allah berikan kesempatan adik bisa lebih normal lagi hanya itu aja ya, ya terima kasih ya, terima kasih pak ustadz nama sama, -sama, sama, -sama ya, bu. ibu mudah-mudahan diberi kemudahan untuk semakin yakin dan gak ragu-ragu lagi ya bu ya. oke okay. ya berikutnya uh, masih ada waktu kalau masih ada waktu saya memberi kesempatan lagi nih untuk jamaah yang ada di sini untuk bertanya mungkin uh, yang di Bapak boleh Bapak. Boleh pinjam mic digeser. Iya. Silakan. Itu. itu itu itu itu Bapak. Ya Bapak boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh ya, boleh. mau marah-marah nih sampai ragu begini-begini nih. Saya fikir saya lagi dimarah-marahin gitu nih. Bukannya Bapak singkat aja ya, Pak, tanyanya kami mohon. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usup dari Tasikmalaya. Nama saya apa Pak? Usup. Usup dari Tasikmalaya. Tasikmalaya. Begini Pak Ustaz. saya punya mas masalah. Kaki saya sakit dan ini kepala di sini pusing, di sini sakit, begitu. Saya mohon memberi solusi kepada saya. begitu Iya, Pak Usop. Iya. Pak Usop kenapa enggak pakai Iye? Jadi sih dong. Kan kalau pakai Iye kan jadi Yusuf. Yusuf bisa, Usuf bisa. Oh, Usuf bisa, Usuf bisa. Oh. Atau pakai L Usuf. Enggak ada Pak Usop. Iya Pak Usup, e, udah ke dokter belum Pak? Sudah. E, udah berapa minggu ke dokter? Ya 3 mingguan lah. Baru berarti nih penyakitnya nih? Sudah lama itu? Tapi sekarang lebih parah itu? Ya, sekarang lebih parah. Iya. Apanya yang lebih parah Pak? Jengkung itu, kaki. Pakul ya. ya. Ya, Pak Yusuf di sini sama siapa? Sama Adek. Oh. Oh gitu. Ya ya ya ya. Iya ya ya ya ya ya. Istrinya enggak ikut? Kenapa enggak ikut? Repot lah. Kalau bahasa hanya repot. <laughs> oh iya. Pak ya, Pak Yusuf Eh, kalau ini kaki di lutut yang sakit, saya mau tanya apa pak Usup ini kalau di rumah tangga, kalau punya keinginan, apa keinginannya itu minta permintaannya itu langsung dijalanin begitu apa enggak pak? bagaimana? Pak Usup kalau punya keinginan di dalam rumah tangga keinginannya itu ingin dijalankan nggak sama orang lain jadi kalau nyuruh itu harus iya keras ya begitu kalau nggak kalau nggak mau marah gitu iya oh <laughs> ya itu yang bikin dengkul bapak meleot sekarang itu <laughs> ya <gitu. laughs> Jangan deh, jangan jangan keras-keras ya. InsyaAllah insya insya ya Pak Yusuf ya. ya. Coba tambah iyi, nanti kan jadi Yusuf. Yusuf jadi lembut kan gitu ya. Makanya harus pakai iyi nanti, Yusuf ya. Tapi tidak apa-apa, e, belajar untuk lebih lembut lagi, ya. jangan keras. Sama istri, sama anak, sama saudara, mau enggak? Mau enggak. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin. Pak Yusof punya pegangan ilmu atau amalan dulu waktu masih muda ada enggak? Ya mungkin ada Mungkin ya? Mungkin. Okay. Mau enggak amalan atau ilmu ini hilang karena Allah? Mau, mau Benar, Insya, Allah, Insya Allah ya Allah. Lillahi ta'ala mau? Lillahi ta'ala Mau dikasih ke mana ilmunya? Ya dibuang Kalau ya... Saya rasa itu amaran itu paling ya Allah itu. Ya Allah. Iya bisa oh. aja iya ya. Allah. Itu iya itu. jangan ya. akuin siapa. Ya. Ya, ya Allah. Ya Allah. Iya, iya ya. ya. santai gitu loh, Pak. Ya. Pak Israemon ya. si ini gampang emosi. Iya. Santai, <laughs> <laughs> iya iya. Ya. ya Allah gitu. Ya kalau itu bukan amalan, yaitu oh, bukan, ya itu zikrullah aja. Oh bukan aja. Ya itu nggak apa-apa kalau itu sih nggak apa-apa. Ya rahim boleh. Ya rahim bolehlah itu ya. ya boleh itu? Boleh boleh boleh. Oh boleh nggak apa-apa. Uh, Benar, Mau berubah Pak Isop? Ya mau ya mau. Bila ta'ala Bila itala. Ita amin amin ya robbal alamin. Sekarang kakinya nya gimana rasanya Pak? ya agak turun nah apa udah ada kurang agak ah, kurang kurang ya. kalau udah kurang bilang apa sama Allah alhamdulillah alhamdulillahirabbil okay. jangan sering keras dan marah ya Pak ya, ya, ya. alhamdulillah mudah-mudahan manfaat amin ya, terima kasih Pak Yusuf tapi amin. itu itu amalan-amalan itu Kenapa bisa dituliskan enggak itu? Jangan Pak. Jangan. Di eh, mana yang mana? Ya, ya Allah itu. Oh, ya Allah. itu. Kenzikrullah ya itu Pak Ustaz. Kalau zikrullah bolehlah memuji Allah hmm. pakai kalimat thayyibah boleh. Tapi selain itu enggak enggak di amalkan gitu. Selainnya Allah gitu. Selain zikruan. Si ya, ya, Berarti jangan, Pak. Nanti OTR, Pak. Ini, ya, ini mau iklan ini. <laughs> Oke, okay. ya udah. Ya, ya. Pemirsa jangan kemana kami akan kembali setelah iklan ini. Waalaikumsalam Pemirsa terima kasih masih bersama kami di acara Bengkel Hati dan acara ini adalah acara pengajian pengajian Bengkel Hati di mana kita sama-sama mengharapkan dan menginginkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa doa kita mendapatkan ijabah dari beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, tema kita tadi hari ini adalah jangan marah sebelum kita tutup uh, Bengkel Hati pada pagi hari ini mungkin ada baiknya sama-sama kita eh uh, meng... menyimpulkan gitu Pak Ustaz ya. Ini bagaimana menghadapi rasa marah? Sudah gitu kalau supaya tidak marah, apa yang harus dilakukan? Dan kalau sudah marah, apa yang harus dilakukan? Iya, sebenarnya semuanya kita sendiri juga uh, walaupun saat ini diizinkan oleh Allah taala mengisi acara menggerah hati tapi Sebenarnya kita juga masih berlatih bagaimana kita tidak marah, tidak emosional Bagaimana kita juga berlatih untuk tidak sombong, bagaimana kita berlatih untuk menghargai orang lain, umat Allah Jadi tidak merasa pandai, karena banyak sekali yang sudah berhadapan dengan kamera itu malah merasa pandai yang muncul Jadi kita semua belajar, termasuk saya pun belajar Jadi. Kalau memang kita itu emosi marah, eh, sempat tadi saya ceritakan, cobalah kita istighfar, mohon ampun pada Allah Taala. Karena pada waktu memangnya kita didolimi oleh orang lain, malah kita memaafkan. Harusnya seperti itu yang kalau kita menginginkan amal soleh, berarti memang harus kita lakukan itu. Gitu. Jadi sama umpamanya eh, kalau kita melakukan solat, ya solat itu yang kusuk kita bisa aja sholat niat takbir tapi kita itu mata kita jelalatan ya bisa tapi itu tidak kusul jadi wala -wala. ya amal kita berkurang lah istilahnya tapi kalau memang kita kusul insyaallah amal kita penuh istilahnya sama seperti kita eh, pada waktu kita diuji oleh orang lain dengan kita harus sebenarnya di situ kita kelihatan harus marah tapi malah kita nggak mau gitu jadi intinya adalah bagaimana kita belajar untuk menjaga istilahnya salah satu apa dalam hadis diceritakan latar top itu memang betul-betul harus kita jalankan jangan marah. Insya Allah kalau kita bisa jalankan, saya yakin kalau semua masyarakat di Indonesia bisa menjalankan tidak marah. Aduh, enak sekali kayaknya ya, insyaallah. Jadi enggak ada kriminal, enggak ada apa namanya? protes yang kacau balau begitu, anarkis. Kayaknya enak deh ya, ya, ya, ya. ya Salah seperti itu ya, Jadi emang harus belajar Mencoba hari demi hari Dan namanya belajar gak ada terlambat ya Pak Ustadz ya Enggak Kalau umurnya udah 80 baru mau belajar Supaya gak bisa marah ya gak apa-apa juga ya Pak Ustadz Ya enggak apa-apa Masalah diterima sama Allah Belum itu kan kita enggak tahu iya. Tapi yang penting kita belajar Mau iya. mencoba untuk tidak marah dan mengendalikan uh, emosi iya. Dan uh, pemirsa Kalau uh, pemirsa ingin bersilaturahmi langsung uh, Dengan Ustadz Danu Atau uh, ingin berkonsultasi Selain ke Masjid Anida Pemirsa juga bisa langsung uh, datang ke klinik Uh, beliau nanti pemirsa bisa tanya bisa telepon ke TPI menanyakan di mana alamat uh, klinik tersebut dan menutup acara pada Bengkel, pagi, uh, bengkel hati pagi hari ini seperti biasa sama-sama kita akan uh, memanjatkan doa agar semua usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak Ustadz Kai mohon yeah. memimpin doa. Alhamdulillah bagi uh pemirsa, bengkel hati, dan juga jamaah masjid tanda, yang dirimati wadah Allah amin, saya akan memberikan satu uh, pengumuman satu pengumuman ya insya Allah besok hari Jumat malam, tanggal 26 Februari habis isya jam setengah 8 insya Allah saya ngisi pengajian di Masjid Agung Sleman, Yogyakarta jadi Bapak, kalau kalau Bapak Ibu mau datang silahkan ya, Masjid Agung Sleman Yogyakarta hari Jumat tanggal 26 habis isa ya. eh, Silahkan datang Marilah kita e, di akhir acara ini kita berdoa mohon pada Allah Ta'ala Dengan khusus mudah-mudahan Allah e, mengijabah doa kita Amin, Amin. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghaffar. Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami kerjakan dan kami lakukan ya Allah. Amin. Sejak kami akhir balik hingga saat ini ya Allah. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, pada istri kami, kepada anak-anak kami, Amin. pada saudara kami, kepada teman-teman kami dan juga kepada makhluk yang Engkau di muka bumi ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapan ya Allah. Alhamdulillah dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami, ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berkenan mengampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memberikan iman dan tauhid dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat ya Allah. Alhamdulillah Engkau telah memberikan nikmat dan rezeki pada kami. Ya Allah, kita kami banyak sekali masalah dan masalah lagi, ya Allah Kami mohon agar engkau berkenan Menghindarkan permasalahan ini dan menghilangkan masalah ini dari kami, Ya Allah Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Rahman, Ya Rahim Mudahkanlah apa-apa yang kami kerjakan di muka bumi ini, Ya Allah Dan kami mohon kepadamu, Ya Aziz Agar engkau senantiasa melindungi kami dari orang yang berbuat doling, Ya Allah Amin Ya Allah, Ya Raja, mudahkan kami dalam syarih rezeki yang hara dan kaib di muka bumi, Ya Allah Agar hati kami tenang dan tenteram, Ya Allah Dan sebagian kami berikan di jalan, Ya Allah Ya Allah, jauhkan kami dari godaan setan yang kau putih Jauhkan kami dari amarah dan kecengkelan dalam hati kami Dekatkan kami dengan orang-orang sholah, Ya Allah Dekatkan kami dengan kesabaran, Ya Allah amin. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan La ilaha illallah mahammadu rasulullah Rabbana adina ku dunia khasana Wa fil akhirat khasana Wa fil agabana Walhamdulillah ira dilalami Pemirsa TPI yang berbahagia dimanapun anda berada Demikianlah acara Bengkel Hati pada pagi hari ini Dan kami mohon maaf untuk telepon yang tidak bisa terjawab Sekali lagi kami mengajak juga sama-sama mari Kita jaga hati, jaga amal dan perbuatan Agar kita terhindar dari musibah, masalah, dan penyakit lainnya Saya Bayiwaksara undur diri Wa belah itofiq wa lhidayah warahmatullahi wabarakatuh